Sudah kedua kalinya ini rembulan ya. Sudah masuk masuk air. Berapa kali jika berkenan boleh memulai berdua ikutan bareng goyang di sini. Bagus. Jauh ya beb. Bariski sama Mas Agus bisa naik sebagai dokumentasi. Rembulan. De lagu ada rembulan sudah ya mas afus mbak